langsung aja lagu yang ketiga lagunya bernuansa gantak dung tak dung tak dung tak dung coba tangannya diangkat semuanya buat endemah luar biasa Terima kasih, request dari lagu ke lagu sudah di play bareng Sarah tentunya, kalian happy?